yang anda tunggu-tunggu juga yang anda nanti-nanti bintang maha bintang bro yang sering ada tonton di layar televisi anda yang sering mengisi stasiun TV swasta ya di acara JKS sama Mbak Soimah di Indosiar MNC TV asli kelahiran kota Budak Gresik bahenol lincah lagi biar panjenengan semuanya gagak penasaran ada ramayana juga ada rendi syuting siapa dia kalau bukan wiwi sakita nyupalapah janji yang ku harapkan siangku nantikan dan malam aku rindukan